Sudarlun berita malam edisi hari ini Jumat 31 Maret 2017 dibacakan Ardian Syah. Polres BD tangkap laku penipuan bidan. Puluhan truk antri akibat jembatan kalori yang rusak. Hakim pengadilan melabuh hukum 5 warga negara asing 8 bulan penjara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rum Selam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 Darlun Reskrim Polres Pidi mengamankan pelaku penipuan berkedok meluluskan bidan pegawai tidak tetap formasi Pidi Jaya. Pelaku tersebut bernama Husin, 52 tahun, warga Gampung Rambayan, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Kapolres Pidi, AKBPM Ali Khadapi mengatakan usin ditangkap Kamis petang kemarin setelah sebelumnya dilaporkan korban Desi Irmayani, 26 tahun, warga Gampung Perlak, Pedaya, Padang Tiji pada 24 Juli 2016 lalu. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang Rp17.830.000 yang diserahkan korban kepada pelaku. Ia mengatakan awalnya Husin meyakinkan bahwa mampu mengurus Desi menjadi bidan PTT di Kabupaten Pidijaya dengan syarat menyetorkan uang Rp20.000.000. Mendengar hal tersebut, Desi bergegas menyiapkan dokumen berkas administrasi berupa ijazah serta uang Rp20.000.000 sebagaimana diminta pelaku. Sebagai tanda jadi, korban menyerahkan panjar 10 juta rupiah pada awal Juni 2016 kepada Husin. Akhirnya Juli 2016, Desi kembali menyerahkan uang 7.830.000 Ternyata apa yang dijanjikan Husin tidak kunjung terrealisasi. Karena telah ditipu, Desi melaporkan Husin pada polisi. Zalun, da puluhan dam truk yang mengangkut Galian C dari Sungai Kaloi, kecamatan Tamyang Hulu, Aceh Tamyang terpaksa antri beberapa jam karena jembatan afdeling 6 di desa Kaloi yang rusak. Para sopir dan warga sekitar membantu memperbaiki alas jembatan yang rusak dengan alas papan yang baru. Haris warga desa Kaloi mengatakan jembatan Kaloi setiap bulan diperbaiki warga dengan sopir truk secara swadaya karena ada saja papan alas jembatan yang patah. Jika alas papan yang rusak tidak diganti, bantrek akan terprosok di dalam jembatan sehingga bisa menghambat kendaraan yang lain. Haris mengatakan jembatan Kalu ini sudah lama tidak layak lagi dipertahankan. Setiap hari puluhan dam truk melintas jembatan itu untuk mengeluarkan hasil perkebunan dan mengangkut galian C sehingga menyebabkan alas jembatan papan tersebut mudah patah. Ada sekitar 50 truk setiap hari melintas di jembatan ini. Setiap sopir truk menyumbang Rp20.000 untuk perbaikan jembatan. Sopir dan warga berharap Pemkap Aceh Tamiang segera membangun jembatan yang baru di Afdeling 6 menuju Desa Kaloi agar kendaraan tidak terprosok dalam alas jembatan yang sering rusak tersebut. Sudarlun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabu Aceh Barat menjatuhi hukuman 8 bulan penjara terhadap 5 warga negara asing dalam kasus pidana Undang-Undang Keimigrasian. Ponis ini dibacakan Majelis Hakim dalam sidang Pamungkas Jumat Petang. Kelima warga negara asing ini juga didenda 50 juta atau subsider satu bulan kurungan. Dalam sidang pamungkas, hakim menyatakan kelima WNA ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dengan sengaja atau melakukan kegiatan tidak sesuai izin tinggal. Majelis Hakim memponis kelima warga negara asing itu 8 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah atau subsidir satu bulan kurungan. Ponis Hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut kelima terdakwa satu tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah 3 bulan kurungan. Terhadap putusan Hakim, JPU menyatakan pikir-pikir. Sementara kelima WNA itu menyatakan keberatan dan banding. Kelima WNA ini beralasan mereka sengaja datang ke Indonesia karena didatangkan oleh perusahaan PT. Rezeki Sungai Mas dengan janji akan diurus pisah sehingga mereka merasa ditipu oleh perusahaan tersebut. Tetapi pada 3 November 2016, mereka malah ditangkap petugas imigrasi melabuh. Sudarlun, nelayan di Kecamatan Kuala Biren mengeluhkan dangkalnya kuala yang menjadi tempat lalu-lalang bot. Kondisi ini berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, namun pemerintah belum mengeruk kuala yang dangkal tersebut. Kepala Desa Kuala Raja M. Isa mengatakan pembangunan pelabuhan rakyat yang terletak di Desa Kuala sudah mulai dicanangkan tahun 2014. Namun pembangunan tersebut terkesan kurang perencanaan karena pengerukan kuala dilakukan seadanya. Sehingga pembangunan pelabuhan rakyat tersebut dihentikan pada 2015. Akibat dangkalnya kuala, bot nelayan sulit untuk masuk kuala. Bahkan beberapa bot mengalami bocor lambung akibat terkena karang saat masuk ke dalam kuala dan pergi melaut. Nelayan berharap pemerintah segera membangun kembali pelabuhan rakyat terutama dengan melakukan pengerukan kuala yang dangkal Sehingga pelabuhan tersebut bermanfaat untuk nelayan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRA, Insinyur H Saifudin Muhammad, di sela-sela kunjungan reses di Kuala Raja berjanji untuk memperjuangkan permintaan nelayan terkait pengerukan Kuala yang dangkal. Ia juga berharap Dinas Perhubungan Provinsi melakukan perencanaan ulang pembangunan pelabuhan rakyat sesuai dengan kebutuhan nelayan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun Polda Sumatera Utara mengklaim berhasil menangkap 50 pengedar narkoba dalam kurun waktu 3 bulan. Petugas juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi dalam jumlah besar. Data ini diungkap Kapolda Sumatera Utara Irjen Riko Amelza Dahnil ketika menyaksikan pemusnahan narkoba di halaman Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara cuma siang. Narkoba yang dimusnahkan Polda, Sumatera Utara berupa sabu-sabu 23,2 kg, ganja 21,6 kg, dan pil ekstasi 1.587 butir. Sementara dari total 50 tersangka, narkoba yang diringkus dalam waktu 3 bulan, satu diantaranya merupakan wanita. Sebelum dimusnahkan seluruh barang bukti diteliti kebenarannya oleh Stab Labfor Cabang Medan, Selanjutnya sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih dan selanjutnya dibuang ke lubang tanah. Sedangkan ganja dibakar di dalam tong. Kapolda Sumatera Utara Irjen Riko Amelzadah nil mengatakan jumlah 50 tersangka narkoba yang ditangkap dalam kurun waktu 3 bulan masih sangat besar. Artinya dalam setiap hari ada 1 hingga 2 pelaku yang dibeku. Di sisi lain ia mengapresiasi kinerja anggotanya yang tidak surut menumpas peredaran narkoba. Darulun Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mempertanyakan penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, FUI, Muhammad Al-Khatat atas dugaan tindak pidana makar. Menurut Fadli, Polri kerap menggunakan pasal makar untuk menangkap pihak yang hendak mengkritik pemerintah. Fadli juga mempertanyakan bukti yang ditemukan polisi sehingga berani menangkap Al-Khatat. Padahal pasal makar sudah tidak digunakan untuk menjerat seseorang di era reformasi. Karenanya ia meminta Polri untuk tidak lagi menjerat seseorang yang hendak berdemonstrasi dengan pasal makar. Sebab Fadli mengatakan unjuk rasa dalam sebuah negara demokrasi merupakan hal yang dijamin dalam konstitusi. Ia menambahkan jika penangkapan kepada para demonstran terus terjadi, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Darlun tim Propama Polri menyita duit 4,7 miliar rupiah yang diduga terkait dengan dugaan suap rekrutmen anggota Polri. Duit ini disita dari penangkapan 8 anggota Polda Sumatera Selatan. karupenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, ditemukan beberapa penyimpangan rekrutmen Polri di Sumatera Selatan. Uang yang didapat dari operasi tangkap tangan sebanyak 4,7 miliar rupiah dari beberapa periode rekrutmen Polri. Uang tersebut ada yang disita dari rekening bank. Kini masih didalami nominal setoran yang diberikan kepada para oknum untuk memuluskan jalan menjadi anggota Polri. Perwira menengah dan bintara yang diamankan dalam operasi tangkap tangan saat ini masih diperiksa. Belum diketahui secara rinci mengenai kasus dugaan suap ini. Rikuanto menegaskan larangan pungutan terhadap rekrutmen anggota Polri. Polri mengedepankan prinsip dasar penerimaan anggota yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.